Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In alhamdulillah. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfir. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man wa an al-yutul faraha biha wa asyhadu an la ilaha illallah wa haddahu la syrika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu Ya ayuhannan suddaku rabbakumul ladhi khalakukum min nafsi wahidah Wa khalakuk min al-zawjah Wa batalikuma rijalan kathiran wa risah Wattakumullahadzid nasa'adulabihi wal-arham Innaullahakada alaikum raqibah Ya Ayyuhan Laa Manutakum Allah Wa Kudu Kaulan Sedida Yusnilakum Amma Lakum Wa Yafin Lakum Dulu Lakum Wa Mai Mutiin Laha Warosulahu Fakabazabau Senabima Amma Ma'fainna Asyab Al Hadith Kitabul Allah Wa Khair Al Hadith Hadi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Washar Al wa in la kull dawah yatadin bid'a wa kun la bin 'adil dalal wa kun la dalalat ibu itu dalam di Masjid Ar-Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu alhamdulillah pada malam kita bersyukur kepada Allah Subhanahu yang mempertemukan kita pada malam hari ini Di salah satu masjid Salah satu rumah Dari rumah Allah subhanahu wa ta'ala Yang mulia Untuk melalui Kajian rutin kita Pada malam ahad ini Dan pada malam ini Kita akan hmm, Seperti Kajian kitab masa Dengan Kajian Permasalahan adab, ya adab, adab Islam yang harus dan perlu kita ketahui bersama. Dan pada malam hari ini kita akan belajar bersama berkaitan dengan adab bagi orang yang menjenguk, ya adab bagi orang yang menjenguk orang yang sedang sakit, ya tentu saja bapak dan ibu sudah seringnya melakukan kegiatan tirian, ya, tirian yang sakit ya baik di kampung atau di desa atau di tempat kerja, kalau ada rekan kerja kita atau saudara tetangga pasti sudah sering ada kegiatan tirian. Menjenguk orang sakit Dan kegiatan menjenguk orang sakit ini Memang sesuatu yang positif, yang baik Ada syariatnya, ada tuntunannya di dalam agama kita, agama Islam Ya, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim Hakul muslim ala muslim khonsun ya, Hak kewajiban Kewajiban seorang muslim Dengan muslim yang lainnya ada lima Salah satunya Ida marido Fa'udu Jika Ada saudara kita Ada saudara kita Sesama umat Islam Yang sakit Fa'udu Maka jenguklah ya maka kunjungilah ya menjenguk orang sakit itu termasuk kewajiban dan hukumnya bisa sunnah mengagama sesuatu yang sangat ditekankan sekali dalam Islam bahkan bisa hukumnya itu wajib wajib parodogi kaya atau bahkan menjemuk tiang sakit itu bisa perluai hukumnya ya jika yang sakit itu orang tua kita bapak atau ibu kita yang sakit yang jauh rumahnya kemudian sangat merindukan anaknya yang datang menjemuknya <tuh> dan dengan kunjungannya bisa diharapkan untuk e, mempercepat atau salah satu sempat kesembuhannya Setelah izin dari Allah subhanahu wa ta'ala hmm. ya, Menjaga orang sakit itu bisa wajib harus diberjakan Kalau yang sakit bapak kita, ibu kita atau saudara kita ya, Ini bisa wajib harus kita melaksanakannya dan juga dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda Ahiun marid orang yang menjenguk, ya, orang yang menjenguk orang sakit itu fihorfatiul jannah, seperti dia berada di halaman surga. Ya, kalau kita menjenguk orang sakit di rumah sakit atau kita menjenguk orang sakit di rumahnya itu seakan-akan kita di halaman surga. Ya, artinya berpahala yang besar. Pahala yang besar yang bisa mengantarkan kita untuk masuk surga. Ya, dengan menjenguk atau amalan menjenguk orang sakit ini. Ya, tetapi Bapak-bapak dan ibu, ibu perlu Amalan yang baik ini kita tingkatkan dengan ilmu, dengan adab. Ya, bagaimana adab yang benar, tuntunan kut yang benar pada waktu kita menjenguk orang sakit artinya bukan hanya sekedar ya ikut-ikutan, kerubi-kerubikannya tetangganya atau masyarakatnya menjenguk ikut menjenguk sekedar ikut-ikutan, tetapi harus ada niat harus ada ilmu Harus ada tuntunan yang baik Agar semakin bagus, semakin berpahala Amalan pilihan tadi Ya apa saja ada-ada menjenguk orang yang sakit Yang pertama bapak ibu-ibu Tentu saja semua amalan itu Kita niat yang ikhlas Dan tujuan yang baik Ya tadi ya, jadi kita menjemur orang sakit itu bukan hanya sekedar melu-melu ikut-ikutan. Perkeu, neora, melu tidak ikut nanti dirasani misalnya. Jangan gitu ya. Tetap kita niat. Ini suatu amalan yang baik, suatu amalan yang berbahaya besar. Ya, kita harus semangat ikut serta berperan di dalam pilihan tersebut. Mencari pahala dari Allah dan juga memberikan manfaat kepada sesama manusia. Nah, Rasulullah SAW bersabda, "Man ada malikoh. Barangsiapa yang mengunjungi orang sakit, auja roh akaluh filah atau mengunjungi saudaranya karena Allah, ya nadhumunadin." Maka diseru kepadanya Yaitu malaikat, Bi antikta wa toba Bahawa engkau telah berlaku mulia Dan mulia wala langkahmu Ya amalan yang dia kerjakan itu Suatu yang amalan yang mulia Wa tabawwa minal jannah dimanzila Dan Allah telah menyiapkan tempatmu di surga Allah menem, telah menyiapkan Tempat di surga Bagi orang-orang yang Mau menjenguk Saudaranya yang sakit Ya, ini Sebagai motivasi kita Saya pilihan Saya menjenguk orang sakit Melaksanakan perintah Allah Dan juga sebagai Kegiatan sosial kepada Saudara kita Ya, kemudian yang kedua bapak-bapak, oh, dulu pada waktu kita menjenguk ya orang yang sakit itu ya kita berusaha menghibur ya menghibur memberikan semangat memberikan motivasi tuh mantan yang ninggal sakit mau ya, dengan wajah yang ceria. Dengan sapaan, gimana kabarnya, baru ada yang lain, hiburan, hiburan, yang memberikan semangat kepada dirinya. Karena orang sakit itu, ya biasanya eh, hatinya itu lemah, butuh penguat Ya apalagi kalau sakitnya lama dan sembuh-sembuh itu butuh orang lain yang menguatkan memberikan motivasi dan hati yang kuat kalau hatinya itu kuat nanti bisa berpengaruh terhadap kesehatan badannya lebih cepat kalau hatinya itu baik dan kuat ya maka kita pada waktu bertemu juga harus memberikan hiburan motivasi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga seperti itu ya bapak ibu. Pada waktu minum orang yang sakit Beliau senantiasa menghibur Memberikan semangat Bagi orang yang sakit Ya seperti yang Diriwayatkan oleh Imam Bukhari Ida da'ola ala Man-Yahudu ya Bahwasanya beliau Sallallahu alaihi wa Jika mengunjungi orang yang sakit Orang beliau kata, Tidak apa-apa ya, Artinya Insyaallah baik, enggak apa-apa, enggak usah sedih, enggak usah berkecil hati, insyaallah akan segera sembuh. Ya la ba'sa ta'urun insyaallah. Ya ta'ur, sakitmu itu akan memberikan manfaat, ya, membersihkan dosa dan yang lain-lain. Insyaallah ini apa? Ada manfaatnya bagi kamu dan juga eh, bagi yang lainnya ya ini memberikan semangat kepada orang yang sakit. nah kemudian juga diwajibkan bahwasanya Nabi Muhammad saw dalam pada waktunya muhur muharrag banyu bersabda absir absir berkebirah jangan sedih ya sesungguhnya orang yang sakit seorang muslim itu dengan sakitnya Allah akan menghapus dosa-dosanya sebagaimana api menghapus kotoran-kotoran yang melekat pada emas dan perak ya salah satu fungsi dari musibah fungsi dari sakit adalah untuk menghapus dosa yang dosa ini pasti ya ada setiap manusia tidak lepas dari dosa Ya Allah sudah menetapkan kudu bagi Adam khotok semua manusia keturunan Adam itu banyak berbuat salah, bukan khotek, bukan satu kali salah dua kali salah tidak, tapi khotok khotok itu sering, selalu berbuat salah, selalu berbuat dosa, ya dan dosa itu kalau bertumpu tumbuh nanti akan berbahaya bagi orang tersebut. Maka Allah memberikan kesempatan, ya kesempatan-kesempatan, fasilitas untuk menghapus dosa. Salah satunya dengan musibah. Kalau seandainya orang itu mungkin ibadahnya kurang, ya, jadi penghapus dosa yang amalan atau sesuatu yang bisa menghapus dosa itu adalah Amal sore, Innal hasanati di Yudhi Penasehat. Kebaikan amalan kebaikan ibadah itu menghapus dosa. Tapi kadang-kadang tiang -kadang ibadahnya apa? Ibadahnya kurang, malas. Tapi Allah menginginkan kebaikan bagi dirinya. Dosa dosanya bisa hilang dengan cara yang lain, yaitu memberikan musibah di tak pada ini sakit, ya, penyakit. Yang dia Mampu untuk bersabar Dengan penyakit itu. Ya Inna allaha idha haqba Qaumat ibtalam Dalam hadis yang sahih Rasulullah mengatakan Sesungguhnya Allah Jika mencintai seseorang Maka akan diberikan ujian diuji. Dan Rasulullah ya, Sebagai orang yang paling dekat kepada Allah Orang yang paling bertakwa kepada Allah pun Juga tidak lepas dari ujian. Bukan berarti orang yang beriman Bertakwa tinggi itu Tidak mendapat musibah tidak. Bahkan orang yang Makin tinggi imannya Semakin besar ujiannya Inna ya. asyadda Nasi ibtila Al-ambiyah Sesungguhnya yang paling banyak ujiannya adalah para nabi, para amthalul amba dan orang yang semisalnya an-nasu ibtalaulillahu bi koleri imanihsusuruhnya Allah itu menguji manusia sesuai dengan kadar imannya. Semakin tinggi semakin banyak ujian, semakin rendah juga ujiannya rendah. Tujuannya apa? Tujuannya agar orang tersebut bebas. Ataupun hilang Berkurang minimal Tanggungan dosanya Pada waktu dia meninggal Allah Pengen dosa-dosanya itu sedikit ya Menghadap Allah Dengan e, Membawa dosa yang tidak banyak Sehingga Bahagia di akhirat Nanti walaupun di dunia Ada ujian-ujian Tetapi ujian di dunia itu Sangat teringat Dibandingkan kalau Mendapatkan siksa di neraka Ya maka Nah ini salah satu e, Fungsi ya, Fungsi dari sakit Orang Islam yang sedang sakit bersabar Dan ikhdisah Mengharap pahala dari Allah Dan agar dosa-dosanya Terhapus ya. Kemudian yang ketiga Bahwa Bapak Ibu Ibu ya setelah datang kemudian bertanya bagaimana kabarnya kemudian berkata laba atau hurunin tidak apa apa insya allah penyakitnya itu akan bawa kebaikan kemudian kalau bisa mengusap bagian yang sakit dengan tangan kanan artinya menempelkan tangan kanan yang sakit pun di fakuh ya pusing mas misalnya di kepala pusing atau Lambungnya, perutnya sakit, maka tangan kita kita tempel di bagian yang sakit. Kemudian kita doakan orang yang sakit tadi. Doanya bagaimana? Allahumma ma rabban nas adhi bil bas wasbi anta syafi la syifa illa syifauka syifa an la yuhudi rusakom. Ya kita. Tambahkan tangan kita atau kemudian kita baca ke Ali. Allahu Akbar. Rasulullah SAW. Yang artinya, Ya Allah Rob, ya pemerihara, penguasa seluruh manusia. Anhidibas, hilangkanlah, sembuhkanlah penyakit ini. Anta syafi sesungguhnya engkau ya Allah yang Maha menyembuhkan. Yang bisa menyembuhkan adalah Allah. Para dokter hanya sebagai perantara saja. Tetapi yang bisa menyembuhkan adalah Allah. Ila syifa illa syifauka, tidak ada kesembuhan kecuali dari Engkau ya Allah. Syifa an la yughadiru kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas. Penyakit sedikit Semua okay. dengan total Ya ini yang leres Yang benar seperti itu okay, bapak Ibu. Dan Kadang-kadang kita lihat Ini kalau di daerah saya itu, itu Kalau di daerah saya itu biasanya Yang berdoa satu orang okay, Dipanggil satu orang Pak kamu doakan Yang lain amin, Mengamini ini satu berdoa, mengangkat tangan Kemudian doa dengan keras Yang lain mengamin dan amin, amin, amin Seperti itu Ya seperti itu kurang tepat nih ya. Tidak tepat caranya dan tuntunannya tidak seperti itu Tapi yang <tuh> lebih tepat Sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu doanya, caranya seperti itu. Ya, ditempelkan tangannya, bukan bukan mengangkat tangan ya. Tadi tangan kanan ditempelkan bagian yang sakit. Kemudian doa dengan doa ini. Ini langkung say lebih tepatnya seperti itu. Ya, tapi biasanya karena bahwa tidak semua apal ini ya. Tidak semua bapak bapak ibu-ibu Sangat mengapal Sehingga ya perwakilan Tadi doanya Satu orang yang paling mengaminkan Ya kalau bisa kita Apa Kalau bisa kita amalkan Ini langsung saya lebih baik <tuh> Ya Kemudian bapak ibu-ibu dan jamaah Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian juga e, Disunahkan Ada doa syukur Dengan suara yang Melat hatinya Yang meninggal dia sendiri Ya Orang yang tadi berkunjung Kepada orang yang sakit dia ya, Alhamdulillah Allah memberikan kesehatan Maka Kesehatan itu suatu kenikmatan dan kenikmatan itu harus disyukuri. Ya, salah satu bentuk syukur dengan membaca doa <tuh> alhamdulillahil ladzi a'thana min fadlatihi wa fadlani 'ala kathiri mimma khalaqa Ya, bahwasanya Rasulullah ketika mengunjungi orang sakit beliau berdoa Uh, dengan doa ini Artinya ya Cuaranya pelan Untuk dirinya sendiri Segala puji bagi Allah Yang menyelamatkan aku dari musibah, Yang Allah Timpakan kepadamu Dan Allah Telah memberikan kemuliaan Kepadaku Kekhematan Dengan kesehatan Dan memberikan kelebihan Daripada uh, Orang main yang banyak Ya ini Ya semuanya Kita lakukan Dalam rangka rasa syukur kita kepada Allah ya pada siapa yang mendoakan orang lain insya Allah dia akan dijaga dari penyakit, dia akan mendapatkan balasan doa dari malaikat ya kalau kita mendoakan orang lain yang sehat, maka malaikat akan mendoakan kita wa wa'anda, minru, dan engkau akan mendapatkan semisalnya ya jadi orang Islam itu saling mendoakan dan mendoakan orang lain itu nanti juga akan bermanfaat dari kita sendiri. Kita mendoakan orang lain sehat, sembuh. Malaikat berkata: Walakam Ridho, kamu juga akan mendapatkan seperti ini. sehat, tidak sakit. Kalau kita mendoakan orang lain kebaikan juga malaikat mendoakan: Walakam Ridho, engkau akan mendapatkan kebaikan yang semisalnya ya dan doa malaikat itu dekat ya malaikat doa dekat hamba-hamba Allah yang dekat dengan Allah hamba-hamba Allah yang uh, sangat berhati kepada Allah sehingga doa mereka sangat dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita banyak mendoakan orang lain yang manfaat kita mendoakan orang lain dengan kebaikan nanti kebaikan itu akan e, menimpa kepada kita juga ya yeah, ini bapak-bapak ibu dan jamaah yang dimulai pada waktu bacaan watahal nahm berkaitan dengan ajar dan etika Pilihan ya Kalau bisa kita amalkan Insya Allah akan semakin Menambah pahala Dan kebaikan dari amalan Pilihan kita Ya sebelum kita akhiri eh, Bapak ibu ibu Jika ada perbedaan Luang berosilahkan Di saluran <tuh. tuh> <tuh> uh, Makanya ini... itu orang yang sakit Biasanya Di mamusin jadi itu, kalau bilang, bukan teruk ya kan salam terulang. Jangan tulah apa-apa yang kita lihat, sekarang diri ni, jadi itu, respon kita tuan yang tepat, karena orangnya tidak terlalu banyak, banyak tuan. Welcome sejari kita. Yeah, oh, semuanya, jadi memang kebanyakan waktu itu, jadi mungkin memiliki maual di tempat yang lain juga seperti itu. Ee, jadi pilihan itu ya hanya sekedar berantem kemudian ya, salaman, kemudian mau bawa hadiah bagus ya bawa hadiah perhunan uang atau barang itu suatu hal yang baik eh, menolong ya taubid. Nah tapi ya. Sepulang seperti itu ya, karena mungkin belum tahu pak, ya. kebanyakan saya dengan tahu. Maka pentingnya taklif, ya. pentingnya pengajian-pengajian seperti ini disampaikan kepada masyarakat. Ya bagaimana kita cara yang benar, yang beres pada waktu dengan orang sahij, ya turunan dari Rasulullah juga ada. Ya akan masyarakat disampaikan. Ya, kalau misalnya masyarakat seperti itu Tidak paham, bisa yang sudah paham. Ya kita doakan tadi walaupun sudah keluar ee eh, nah, yang kita anjurkan Pak artinya cuman ngidin duduk dulu kita sama sedahnya doakan yang sakit. Ya eh, tidak langsung keluar sampaikan kepada masyarakat kalau sudah keluar ya kita yang sudah paham tadi kita lakukan, kita berjakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW tadi kita salami kemudian kita doakan orang tersebut, kita hibur dan yang lain-lain ya seperti ini, insya Allah ya kita jelas kita sampaikan kepada masyarakat, karena kebanyakan masyarakat itu ya tidak Paham, kalau kita ajari pelan-pelan insyaAllah kita juga paham, ya, wa'alaikum warahmatullahi kita... Ya baik, insyaAllah sampai di sini yang bisa kita sampaikan semoga bisa bermanfaat Subhanallah wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Asyadu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh